私は嫌いなのに、私は嫌いなのに、私は嫌いなのに、私は嫌いなのに、いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい Perlu diatur juga memang oleh d i r i sehingga jangan juga terlalu mencicinkan、uh, lah bahannya ya. Cuman kalau saya bilang jangan-jangan di stok juga soalnya ada kemudian kegiatan tertentu pada masyarakat yang memang butuh juga d i p a k g i n y a Dan saya, kalau ya, Pantai, memang i t a dipakai cuma e m a n g ada stoknya t e b e l u m kita kasih ya. Terima kasih b a Pak Audi, Pak j a l a l u d i y a baik. Silakan Pak. Oh ya, kalau menurut saya sih ya bisnis KTA ini memang seperti bisa ber mata dua ya di satu sisi bisa membunuh dan juga bisa berhasat buat meluapkan k a h dan lain-lain ya. Jadi artinya KTA ini banyak juga yang membutuhkan dan banyak sekali terutama pada saat mau Lebaran seperti ini mau hari raya banyak sekali. Saya pun kayaknya perlu juga tuh、uh, bisnis KTA gitu, cuma mungkin memang ya. マケティア、ヤングスリン、SMS、アドアパーギティア。ありがの、うございます。 サイズのマ a クは、サイズのサイズのサイズのサイズ y サイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのたイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズのサ i ズのサイズのサイズのサイズのサ i ズのサイズのサイズのサイズのサイズのサイズの fasilitas KTA ataupun yang, meng atau apa,、hmm. atau yang menggunakannya itu jangan-jangan apa menggunakan apa, apa fasilitas SMS itu ya janganlah sering-sering -sering. mungkin s se a t u l a r a n g itu cuma、uh, sebulan sekali cukup ya jangan sebulan itu 30 kali bahkan bisa 50 kali, sehari bisa dua kali itu sangat mengganggu penuh perhatikan、uh, kenyamanan kita juga kita n g g a k minta memang hadiah ya tapi kan saya juga punya hak untuk tidak diganggu itu a j a pesan saya terima kasih Terima kasih Pak Herman. Ada penelpon terakhir kita, Bapak Andre.、Oh, maaf, sayang sekali Bapak Andre terputus. Apa Arifin? Selamat sore Pak Arifin. Selamat sore Bu. Silakan. Kalau saya bilang, mungkin KTA itu sebenarnya sih, ya cukup. Kalau bagian perlu itu sangat sebenarnya sih cukup bantu ya, karena cepat ya. Cuman memang kalau nggak bisa kelola ya bisa nggak bayar itu karena bunganya gila itu Bu terus terang. Cuman. Paling yang gak enak itu kalau yang kalau menurut saya ya, kita tuh yang mengganggu tuh justru yang nawarin, -nawarin KTA itu loh kok. SMS setiap hari segala m a c a m Mungkin cara mereka nawarin itu ya mungkin lebih perlu ditertibkan. Kalau prinsipnya kalau dia menawarkan kepada customer, kalau memang orang bisa kelola dengan baik ya, saya kira sih itu sih wajar-wajar aja ya. Cuman jangan juga mereka membabi buta dalam arti kasih kredit sesukanya... Nanti udah gak bisa bayar, nanti baru apa, apa, mengganggu seluruh pihak Apakah ada pihak ketiga, segala macam Nah itu aja yang perlu d i p e r h a t i i a n prosesnya begitu Baik Pak Arifin, terima kasih Pak Alex, selamat sore Selamat sore Silahkan Pak Alex i Ya justru Bank Indonesia ini kadang-kadang yang n g urusin yang n gak g a penting-penting a ya, yang p itu diurusin Justru sebaliknya diacara war seperti itu s e p a d a masyarakat itu terhadap terutama oleh perusahaan kecil menengah yang aksesnya ke bank tidak ada kemudian p e t a n i kredit tanpa gunan itu sangat membantu sekali hanya kalau BI mau membuat regulasi sebetulnya m e n g a n y a yang harus dibuat kecil dan sistem penagihannya juga harus diatur dengan baik jadi semua di negeri kita ini asal ada sebuah persoalan はい。 KTA itu bukan untuk buat modal, kalau mereka untuk buat modal ya nggak apa-apa. Kalau buat modal pun keuntungan mau berapa untuk menutupi n、nah, i Kalau untuk renovasi, akhirnya menjebak mereka dengan kesulitan-kesulitan. Karena d ini i i m g m ini gampang, bunga rendah. Akhirnya bunga berbunga berbunga, mereka nggak mampu untuk bayar, bikin susah rakyat aja. Belum penyampaian pemikirannya, belum semuanya tahap begitu. Nggak perlu diadakan dulu di Indonesia. Terima kasih. Komentarnya s i lah kan Pak Tani Ya sebenarnya itu sangat menyusahkan masyarakat ya Artinya mereka secara tidak langsung memang tertolong Tapi secara sorry Jadi secara jangka panjang mereka itu sebenarnya sudah ketemu t e n g k u l a h gitu loh Kecuali mereka memang melakukan bisnis Dan hitungan bisnis itu bunganya itu memang lebih kecil daripada return yang mereka bisa dapat dari bisnis Nah itu mau gak mau Karena mereka juga belum punya modal buat diagunkan pakai yang agunan KPI itu bagus tapi kalau untuk konsumtif Waduh itu tuh bahaya sekali itu Kasian h miskin seumur hidup nanti、hmm. Terima kasih Terima kasih k e m a l i n Pak t o n i Saya terhubung dengan Pak William s a m a sore Selamat sore s i l a k a n Bapak Saya pikir begini ya Bu ya Ini KTA ini kan ada sisi baiknya Ada sisi buruknya Tergantung yang n g i n j a m Ini tujuannya apa Saya juga pernah pakai japan KTA Sampai sekarang juga masih pake limitnya n a i k t e r o Ya tapi kita buat apa? Kita buat usaha y a n kita bisa sebagai pengusaha kita bisa hitung gitu, Berapa persen kita profitnya Kita harus bayar bunga berapa persen Jadi saya rasa n gak g semua jelek lah ya ah, ah. Yang, yang DI yang harus tekankan Kalau terjadi masalah Itu jangan sampai pakai cara kekerasan Kayak kasus di BIDEN gitu ya n gak g bagus ya Kita harus musyawara h gimana i t u Nah, bank juga n gak g gampang kasih KPA, dia harus benar-benar,、uh, istilahnya, salin dulu ini, ini siapa konsumennya, try recordnya gimana, usahanya apa, jadi semuanya berjalan lah. Sekarang kalau kita ikutin prosedur, bank minta syarat ini-ini tuh kan kadang-kadang ada yang punya adunan, ada yang enggak. Jadi nanti kreditnya juga n gak g jalan, bisnis semua juga macet, e、eh, kan、ya. sekarang kalau kita c a r a ini minta surat ini, minta ini, di kafe plafon juga dari a g u n a n kita juga paling juga tujuh p u l a n a m p e r s e n jadi saya rasa itu juga inilah ya jadi enggak enggak semuanya jelek lah tergantung、uh, yang memberi dan yang menerima juga tujuannya buat apa gitu sore Pak d e n i y maksud saya silakan h Pak Denny kasih、oh, komentar aja k u a t a m atau direktur edi itu m g a k perlu banyak campur dalam hal urusan Uh, uh, p e r b a n k a n memberikan kredit kepada、uh, masyarakat apa bank、uh, tersebut mau、uh, minta agunan atau tidak ya itu kan mereka lebih tahu dan mereka langsung、uh, terjun menemui uh, uh, orang yang membutuhkan kredit tersebut、mm -hmm. terima kasih terima kasih kembali selamat sore bapak sore kembali ibu silakan v o l u m e r a d a mau dikerjakan sedikit pak oke、okay. ya、uh, s a Ya, komentarnya masalah pisau saja, Bu. Itu tergantung bagaimana sih penjual pisau-nya. Kalau memang penjual pisau-nya itu s e l e k t i f siapa yang membeli itu akan berdampak baik. Tapi kalau si penjual pisau itu sembarangan, s e m a cakta dijualkan kepada orang yang tidak jelas, ya pasti dampaknya tidak baik. Begitu a j a Bu. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk tanggapannya. Dan demikianlah bisnis penopinian sore hari ini.